bagaimana menyusun nilai-nilai hidup serta aturannya dalam rangka mencapai hidup bahagia apa yang menentukan kebahagiaan manusia apakah ketika dia kaya apakah ketika anak-anaknya jadi seringkali orang mempunyai syarat tertentu untuk mencapai kebahagiaannya dan kebahagiaan tadi lari adanya contoh Misalnya orang pada waktu masih kecil Dia mikir, wah saya bahagia kalau saya bisa mandiri dan cari uang sendiri Begitu dia cari uang dan sudah mandiri Dia mempunyai tujuan yang lari lagi Nilai-nilai yang membawa kebahagiaannya dia bingung Membedakan antara nilai-nilai Untuk membuat dia bahagia dengan tujuan yang bisa berganti-ganti Dia punya tujuan Kalau saya berkeluarga mungkin saya gembira Ketika sudah berkeluarga Ketika sam Samho mungkin dia berantem dengan pasangan hidupnya. Kemudian dia ngomong, "Ah, mungkin kalau saya sudah punya anak-anak, saya akan jauh lebih bahagia." Ketika punya anak, ternyata eh kok belum bahagia juga. Ketika anaknya sakit, dia tidak bahagia. Kemudian dia ngomong, "Kalau anakku sehat, baik semua, saya akan bahagia." Ternyata anaknya tidak pernah baik dan tidak pernah sehat terus-menerus. Selalu. selalu ada dia sakit dan dia seringkali tidak bahagia dalam hidupnya. Kemudian, "Ah, kalau misalnya anakku sudah Akhirnya menikah semua dan jadi orang, saya akan bahagia. Ternyata anaknya oke, okay, sudah jadi semua dan tetap saja tidak bahagia. Karena ternyata ada anaknya yang menikah tidak punya anak. Atau anaknya yang ekonominya bisa naik turun juga. Seringkali orang menentukan kebahagiaannya, dia membuat syarat atau aturan untuk menjadi bahagia, demikian sulitnya. Orang menjadi bahagia ketika dia tahu persis bahwa Dia bisa ambil keputusan dan dia bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Problemnya, orang seringkali membuat syarat begitu beratnya, sehingga dia sulit ambil keputusan karena dia tidak tahu prioritas mana di dalam hidupnya. Kemudian, yang kedua, sulit sekali untuk memenuhi aturan untuk dia menjadi bahagia. Ketika dalam seminar, ditanya, ukuran 1 sampai 10, siapa yang merasa angkanya di bawah 5 kalau anda 10 adalah sudah sangat bahagia kalau di bawah 5 berarti anda kurang bahagia siapa yang angkanya di bawah angka 5 banyak sekali yang angkat tangan dan ketika angkat tangan kemudian ditanya pada waktu saya lihat bahwa orangnya berdiri tegak dan tampangnya juga sangat-sangat kaya seperti bule yang agak coklat-coklat dia pakai celana pendek dan pakai gelang emas pakai jam mahal tampangnya adalah tampang sehat dan sangat-sangat kaya ketikanya Oke kamu namanya siapa dia menyebutkan namanya ini kemudian ukuran kebahagiaanmu berapa di bawah bawahlima tepatnya berapa dia bilang dua kemudian ditanya untuk menjadi angka 10 syaratnya apa aturannya apa supaya kamu bisa merasa kebahagiaanmu 10 dia jawabannya kalau saya punya income 1 tahun 5 juta US Oke sekarang berapa in kamu income saya 4,2 juta US What? Income 4,2 juta dengan 5 juta US tahun Itu secara gaya hidup Itu sama persis Gaya hidupnya sama Kemudian oke okay, apa aturan lagi Supaya kamu bisa bahagia Angkanya 10 Kalau saya sehat Sehat? Kapan kamu akan merasa sehat? Kapan aturannya? Apa aturannya? Rulenya apa? Supaya kamu merasa sehat Kalau kadar lemak saya Di bawah 14 Padahal kalau laki-laki itu ya biasa di bawah 20 aja sudah bagus begitu. Sekarang dia bilang di bawah 14. Sekarang ditanya, kamu berapa? Sekarang 15,6. 15,6 itu sudah termasuk lemaknya juga tidak ada. Tapi dia tetap merasa tidak bahagia. Oke ditanya, nih, kapan kamu akan merasa bahagia lagi? Aturannya apa? Hmm, kalau saya keluarganya harmonis. Oke, okay, supaya kamu merasa keluarganya harmonis, bagaimana? Kalau saya tidak pernah bertengkar sama sekali dengan istri saya. Kalau saya tanya, kamu sekarang satu bulan berapa kali bertengkar dengan istrimu? Ya, dua kali, tiga kali. Dua kali, tiga kali pun dia merasa tetap tidak harmonis. Oke, okay, syaratnya apa lagi supaya keluargamu kamu anggap harmonis? Ya, kalau setiap waktu saya bisa berada di sekeliling keluarga saya. Padahal saya bisnismen dan saya tidak bisa setiap waktu berada di keluarga saya. Jadi saya merasa tidak harmonis. Dia memberi aturan yang demikian sulitnya. Sehingga dia merasa tidak harmonis. Padahal anaknya baik-baik saja dan sangat sayang kepada dia. Sabtu Minggu dia juga berada dengan keluarganya. Hanya dia merasa kepingin setiap hari berdasarkan keluarganya dan pertentangan antara nilai-nilai. Dan dia tidak merasa bahagia. Kemudian ada orang juga ditanya. Oke, okay, siapa yang angkanya 10 kadar kebahagiaannya? Atau absolut Anda dalam kondisi sangat berbahagia? Mohon angkat tangan. Ada beberapa orang yang angkat tangan Kemudian ditunjuk satu orang Tampaknya sangat ceria dan fresh dan sangat segar Dia juga cukup umur Dan ditanya Kenapa kok kamu ukurannya 10 Apa kira-kira aturan kamu supaya kamu bisa merasa bahagia Dia bilang Setiap hari saya berada di atas tanah Berarti saya bahagia Yang lain ketawa dan Oh ya cuma sesimpel itu aja Berarti dia orangnya naif Bisa jadi dia miskin Ternyata enggak Setelah digali Ternyata orang ini juga kaya raya Dia hidupnya sangat nyaman Sangat nikmat Karena dia membuat definisi Untuk bahagia sangat-sangat mudah Everyday Setiap hari Di atas tanah Above The land gitu ya It's a happy day Betul juga Kalau sudah satu meter di bawah tanah Berarti sudah dikubur Mati gitu ya Enggak bahagia Juga enggak ngerasain apapun Sedih juga enggak bahagia Pasti enggak juga Nah kemudian ini yang terjadi Kalau kita benar-benar membuat sesuatu hal menjadi lebih mudah untuk merasa bahagia Kita akan jadi merasa bahagia Manusia di dalam hidup ada nilai-nilai yang dia kejar Ada nilai-nilai yang dia jauhin Ada suatu hal yang dia pentingkan Ada yang sesuatu hal yang benar-benar sangat dia tidak mau Dan nilai-nilai ini apabila saring bertabraan satu dengan yang lain Mempersulit dia ambil keputusan Apalagi kalau dia tidak jelas mana yang diprioritaskan dalam hidup Kemudian kalau aturan untuk membuat dia jadi bahagia, dibuat sedemikian sulit, dia tidak akan pernah merasa bahagia. Demikian juga tentang kaya, berapapun kaya sekali lagi adalah relatif. Saya pernah diwawancara di Metro TV, ada rekamannya. Pada waktu itu saya undang Robert Yosaki dan saya sendiri diwawancara juga oleh Ibu Desi Anwar dari Metro TV tanya Pak Tung, apakah Anda dengan belajar ini sekarang Anda sudah merasa kaya? Saya ajak bagaimana, kaya adalah relatif, kalau saya saat ini absolutly saya merasa kaya. Ada orang yang membawa uang 100 juta di kantong dan dia tetap tidak merasa kaya? Ada orang punya duit rekening 100 miliar di rekeningnya dan dia tidak merasa kaya? Bisa kebayang misalnya Donald Trump dari 6 miliar US Dollar kekayaannya hari ini dia tinggal di 10 juta US atau sekitar 100 miliar Apakah Donald merasa kaya nggak mungkin dia merasa miskin sekali tapi demikian juga ketika ada orang yang di kantongnya cuman ada adap1.000 pun dia sudah merasa sangat kaya ketika dia beli makanan dia bisa makan mm, enak sekali karena dia sudah berhari-hari tidak pernah dapat uang sama sekali dan tidak makan selama berhari-hari 10.000 pun dia bisa merasa sangat kaya sekali lagi kaya adalah relatif perasaan kaya berbeda dengan kondisi karena kondisi bagi satu orang bisa dianggap kaya Bagi satu orang yang lain bisa tidak dianggap kaya. Kalau Anda mempunyai nilai-nilai bahwa kaya adalah sekian, seringkali ketika Anda mencapai sekian, Anda tetap tidak merasa kaya karena kurang terus kurang terus dan kurang terus. Ini adalah rahasia. Rahasia bagaimana kita bisa bahagia. Goal sangat berbeda dengan nilai-nilai yang kita miliki serta aturannya. Goal boleh sangat spesifik. Seperti yang diajarkan dalam goal setting Bisa diukur Jelas tanggalnya atau lebih cepat Sejumlah angka sekian atau lebih banyak Kalau nilai-nilai lain Bayangkan kalau Anda mempunyai angka banyak sekali dan Anda tetap tidak bahagia Dikatakan oleh guru saya bahwa Satu-satunya kata gagal Itu apabila Anda mencapai yang Anda inginkan Dan Anda merasa tidak bahagia Itu adalah gagal Nah kenapa kau tidak bahagia? Karena memang nilai-nilainya membuat tidak bahagia Nilai-nilai, sekali lagi, apa sih nilai-nilai? Nilai-nilai adalah urutan sesuatu hal yang kita anggap penting di dalam hidup ini, yang kita nomor satukan. Misalnya begini, pada waktu survei, saya tanya, siapa yang di sini yang nomor satunya dalam hidup adalah uang? Ada berapa orang, kata, tangan Siapa yang nomor satunya di dalam hidup adalah keluarga? Lebih banyak lagi orang, kata, tangan Saya tanya, siapa yang nomor satunya adalah kesehatan? Ada banyak laki angkat tangan. Saya tanya, siapa yang nomor satunya adalah Tuhan? Hampir semua angkat tangan karena takut. Saya bilang, no, Anda harus menentukan prioritas, mana yang nomor 1? Ini, ketika kita nilai-nilai tidak jelas urutannya dan belum jelas bagaimana nilai-nilai yang kita inginkan itu terpenuhi? Atau nilai-nilai yang tidak kita inginkan itu terpenuhi? Kita kesulitan. Bagaimana kita bisa mendapatkan perasaan bahagia Kalau definisi bahagia itu begitu sulitnya Untuk kita capai Atau kalau kita capai berlari terus Salah satu contoh misalnya Pada waktu ada peserta seminar Yang pada waktu minta diterapi Pada waktu minta diterapi Datang dengan pacarnya Kemudian yang perempuan Depresi dan seringkali Kepengen bunuh diri Pada waktu Saya tanya Kapan kamu merasa bahagia? Ini aturan. Kalau orang merasa bahagia, dia tidak bunuh dirilah. Dia bilang, saya merasa bahagia kalau ada orang yang mencintai saya. Mendadak pacarnya teriak, ini, ini dari dulu tidak pernah merasa dicintai, walaupun saya sayang seperti apapun, dia merasa tidak pernah dicintai. Saya bilang, shhh, saya suruh minggir terlebih dahulu, saya tanya lebih dalam lagi. Gih, kapan kamu merasa dicintai? Ini aturan main, dibalik, Nila nilai yang dia pentingkan, berarti dia penting dia kepengin bahagia, kepengin merasa dicintai, berarti itu sangat penting. Nomor 1 di dalam hidupnya dia. Kapan bahagia, -bahagia? kalau dia merasa dicintai? Saya tanya, kapan Anda merasa dicintai? Kalau ada orang yang ngomong I love you kepada saya. Perhatian dan ngomong I love you. Oh tidak ngomong perhatian dan ngomong I love you, saya tanya. Oke, okay, apakah seminggu sekali cukup? Dia enggak cukup. Melalui telepon? Enggak bisa pengen ada orang yang perhatikan saya dan all the time setiap saya mau dia ngomong saya dia ngomong I love you kepada saya Wow sungguh sangat sulit kriterianya dicintai dia begitu sangat beratnya dia kriteria untuk dicintai harus all the time any time padahal pacarnya juga harus bekerjanda bisa berada di sekelilingnya dia ketika dia kebutuh perhatian pacarnya tidak ada dia langsung depresi dia merasa tidak dicintai ketika pacarnya tidak datang satu hari ataupun Padok dia butuh dia tidak datang tidak telepon dia merasa tidak dicintai. Tidak ngomong love you walaupun ada di sebelahnya dia tidak merasa dicintai. Begitu susahnya dia merasa dicintai. Kemudian saya tanya lagi. Apa yang paling kamu hindarin? Sekali lagi otaknya cari nikmat menghindari sengsara saat finish-nya. Kapan kamu merasa sengsara atau apa yang paling kamu hindari? Dia bilang lonely. Ketika kesepian. Hmm. Kapan kamu merasa kesepian? Ketika tidak ada orang yang perhatian dan tidak ada orang yang mencintai saya. Balik lagi ke sana. Anda merasa tidak dicintai? Kalau ada yang perhatian, tidak ada yang ngomong I love you. Aduh, parah, brat. Ini semua resepnya sempurna sudah. Hidupnya pasti penuh penderitaan dan depresi. Pertentangan antara nilai-nilainya, akibatnya dia semuanya salah. Ini. Pada waktu ada penelitian di Amerika sana. Kalau tidak salah di San Diego Zoo, itu Ada kera dimasukkan ke dalam kerangkeng. Kemudian kotaknya dibuat jadi empat kotak di dalam kerangkengnya. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Kemudian biru disetrum. Begitu disetrum. Monyaknya langsung lari kemana-mana. Begitu lari kemana-mana. Tapi dia menghindar birunya dengan sangat-sangat cepat. Kemudian merah disetrum. Dia langsung lari loncat di antara kuning dengan hijau saja. Kemudian mendadak hijau disetrum. Tiga-tiga disetrum dia akan berhenti di kotak yang kuning. Kemudian pada waktu riset dilakukan. Semua kotak. Di strum mendadak keranya jadi gila kemudian keranya mencakar wajah jadi... <gulio> kemudian pegang tangannya pegang ke kerangkengnya dan di, kepalanya dijeblesin antuk-antukin gebuk-gebukin ke kerangkengnya dan dia cakar di sendiri dia cenderung melukai diri dan cenderung bunuh diri persis seperti manusia yang tadi ketika apa yang kita lakukan salah apa yang kita lakukan salah kita punya kecenderungan untuk bunuh diri tanpa kita sadarin kita jadi depresi Pada salah atau benar, itu tergantung aturan yang kita buat sendiri. Seperti contoh, orang yang punya penghasilan 4, sekian juta US, dan kurang sedikit dari 5 juta, dan dia merasa tidak bahagia, ya itu aturannya dia, mempersulit dia untuk menjadi bahagia. Demikian juga, ketika ada orang yang, everyday upon the line is a happy day, di atas tanah pokoknya saya gembira, bukan berarti dia mesin, tapi dia juga kaya, dia tetap gembira, bahagia, sungguh sgu saat beda dalam menghadapi hidup yang satu wajahnya suram serius terus yang satu ceria fresh lega nyaman demikian juga wanita yang merasa tidak dicintai ini Nah ternyata ketika aturannya dirubah menjadi lebih mudah ketika saat tanya mungkin tidak kalau kamu mencintai tanpa syarat maksudnya ketika dia bingung saat tanya perasaan dicintai itu bisa timbul dengan kita menunggu tapi juga bisa timbul ketika kita aktif. Kita memberikan perhatian kepada orang, mendadak diri kita menjadi penuh dengan cinta. Ketika kita memberikan cinta, kenapa kok kita bisa memberikan cinta? Karena diri kita penuh dengan cinta. Berarti Anda akan merasa dicintai, akan penuh dengan cinta hidup Anda. Orang yang bisa memberikan cinta, berarti hidupnya penuh cinta. Dan memberikan cinta tidak perlu datang dari mana-mana, karena cinta, perhatian kita sudah ada di dalam diri kita. Pada waktu itu berada di seberang hotel, dan kemudian di seberang hotel ada orang bermain, anak-anak bermain. Saya bilang, "Lihat anak di sana. Coba kamu just send love. Kamu perhatikan anak ini, anak ini kok menyenangkan walaupun Anda tidak kenal. Katakan cinta, I love you. Saya doakan kamu hidupnya baik adanya." Anda tidak kenal dan anak-anaknya -anak baru main sendiri. Coba lakukan, coba lakukan. Ketika dia ngomong dan, "Oke, okay, I love you. Saya doakan kamu hidup bahagia, damai dan sejahtera." Dan Ketika dia doa dan dia melihat orang anak-anaknya lagi bermain. Undertane anak, anak yang bermain tadi bisa menoleh melihat ke arah kita dan mereka melambaikan tangannya, "Hi." Kemudian kita juga melambaikan tangan dari cerdilla, "Hi." Kemudian mereka senyum, kita senyum. Wow, mendadak si feel love, full of love. Mendadak dia bisa memberi arti yang baru tentang bahagia, yaitu dengan dia mencintai bukan menunggu pasif untuk dicintai dan orang harus ngomong I love you kepada dia setiap saat baru dia merasa dicintai. Tapi sekarang dia bisa mengirim cinta Kepada siapapun dan dia feel love Dan ketika dia feel love sa cítiť, ako sa cítiť, ako Sekarang tugasnya adalah kita membuat nilai-nilai yang membuat kita bahagia Dibuat semudah mungkin Nilai-nilai yang kita jauhin dibuat sesulit mungkin Caranya begini Sekarang kita harus terlibat Mari kita terlibat Keluarkan buku sukses Anda Ini didesain untuk kita langsung praktek Kalau Anda menunda-nunda Seringkali Anda tidak melakukan Tapi kalau sekarang juga Anda lakukan Hasilnya akan jauh lebih dahsyat Demikian juga Anda yang nyetir Kalau Anda nyetir, lebih baik Anda minggir ke kiri. Mungkin Anda ngomong, saya tidak bisa. Yes, pasti Anda tidak bisa. Tapi kalau bisa, Anda lebih baik minggir ke tepi, stop terlebih dahulu, dan mulai tulis di buku sukses Anda atau di kertas manapun. Boleh pakai baju sebelah kanan Anda juga boleh. Silakan coret-coret, nanti pinjem pulang disalin di buku sukses Anda. Silakan. Sekarang tulis the what value anda atau nilai-nilai yang anda kejar supaya anda merasa berbahagia, anda puas di dalam hidup ini. Senang sekali dalam hidup ini. Apa yang harus dipenuhin? Silakan ditulis terlebih dahulu. Misalnya, saya merasa bahagia, Pak, kalau uang saya banyak. Saya merasa bahagia, Pak, kalau saya sukses. Saya merasa saya bahagia, Pak, kalau saya berhasil mencapai yang saya impikan. Saya merasa bahagia, Pak, kalau ...saya langsing. ...saya merasa bahagia, pak, ...kalo sa tinggal di rumah yang besar ...dan punya deposito sekian. ...saya merasa bahagia, pak, ...kalo sa punya passive income sekian. ...saya merasa bahagia, pak, ...kalo sa punya pabrik. ...sílákan. ...anda merasa bahagia. ...kapan anda merasa bahagia? Apa nilai yang anda kejar? ...sílákan tulis 6 hal ...yang membuat anda bahagia. ...mulai, ...sekarang, ...juga, ...dan anda sa waktu ...2 menit. ...mulai. ...go! A ja, di sana melihat Anda. Kerzakan. Apa hal-hal yang membuat Anda bahagia? Nilai-nilai apa yang dipenuhi, supaya Anda merasa bahagia? Sa bahagia, kalau silahkan. Oke, okay, stop. Sekarang tules. hal-hal yang paling Anda hindari dalam hidup ini. Apapun, sakit secara fisik, dihina, apa? Dimaki-maki. Nasi perintah tidak jalan, Pak. Apapun, silakan tules. apapun. Sakan akan beri Anda waktu sama 2 menit, tulis 6 hal yang paling Anda hindari di dalam hidup ini, kemudian Anda urutkan mana yang paling Anda hindarin molai sekarang juga Ku. Oke. Okay. Ini penting ketika Anda sudah jelas urut -urutanya. dan untuk Anda bahagia, mana yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai apa yang paling Anda pentingkan di dalam hidup ini? Kemudian nilai-nilai apa yang paling Anda hindari? Top nomor 1 2 itu akan sangat-sangat berperan dalam hidup Anda untuk membuat Anda merasa bahagia, sedangkan top 1 2 yang Anda hindarin itu adalah yang sangat berperan untuk membuat Anda sengsara. Semua orang relatif. Nah, Pentingnya memberi urutan, Anda boleh mendesain ulang urut-urutan nilai-nilai Anda, dan kemudian memberi rule aturan, sehingga, untuk bahagia semudah mungkin untuk sengsara sesulit mungkin akibatnya hidup Anda akan jauh lebih fresh, dan lebih segar, dan Anda akan jauh lebih bahagia, dan pada akhirnya, lebih panjang umur, dan lebih sehat adanya. Amin. Sebagai contoh, misalnya, ada satu orang yang mengutamakan dalam hidup ini, keamanan nomor satu. Kalau, Yang penting, Pak, itu yang saya kalau bahagia itu kalau saya merasa tenang, aman, nyaman. silakan saya baru bisa. Terus kemudian yang nomor satunya. Yang lain, ngomong ini Pak, nomor saya dalam hidup saya itu adalah bervariasi, Pak. Cari hal, hal baru, cari yang membuat saya tertantang, Pak. Nah, kalau dua orang ini mendadak, mendapat tiket gratis untuk belajar terjun mayung, mungkin... Yang butuh variasi dan butuh tantangan baru mungkin juga agak takut. Tapi plus minus kemungkinannya dia menerima tiket gratis ini dan berangkat untuk terjun payung. Jauh lebih besar dibanding orang yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan serta kepastian dalam hidup. Nah, sekarang dengan tujuan Anda, dengan misi hidup Anda yang sudah Anda tulis. Demikian juga dengan goal-goal yang sudah Anda tulis. Tidak boleh bertentangan antara away value Anda yang Anda hindari dengan toward value Anda yang Anda kejar. Contohnya. Misalnya dia ngomong, Pak nomor satu dalam hidup saya adalah kesuksesan. Kemudian ternyata nomor satu yang paling dihindarin adalah gagal. Ini berat sekali. Orang sukses, mereka tidak takut gagal. Mereka berani melakukan, mereka belajar dari kegagalan. Karena mereka punya prinsip, tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Akibatnya dia belajar terus dan dia mencapai hasil. Kalau dia totally takut gagal, berantakan. habis dah hidupnya. Dia akan mencoba sempurna, dia tidak akan pernah take action, dia takut dan takut, akhirnya dia tidak sukses. Ketika satu kegagalan terjadi, dia akan mundur step back, dia ber takut sekali untuk mengambil langkah lebih lanjut. Nah, sekarang tugas Anda untuk menyusun nilai-nilainya. Mana yang menjadi nomor 1 di dalam hidup Anda? Kemudian mana yang paling Anda hindari? Kemudian buat semudah mungkin nilai ini bisa kita rasakan kembali lagi nilai beda dengan goal, goal adalah sangat spesifik dan harus kita kejar dan kita dapatkan, tapi kalau nilai-nilai kita harus merasa nyaman dan tenang dulu pada waktu saya pernah masuk rumah sakit pada waktu saya berada di Malang ternyata gangguan lever, gangguan mah, karena waktu itu saya pertentangan antara nilai-nilai saya saya kepengen sekali semangat, kepengen sekali ambisi tapi saya juga kepengen bisa pasrah dan menerima apa adanya waktu terjadi pertentangan batin kalau saya pasrah dan menerima adanya kok rasanya tidak maju tapi kok saya ambisi terus kok rasanya tidak bahagia akhirnya bisa saya susun setelah saya masuk rumah sakit dan kembali lagi saya susun nilai-nilai saya boleh kok saya bahagia menerima apa adanya yang sudah ada dan saya boleh kok dengan bahagia mengejar yang belum saya punya yang harus saya miliki atau harus yang saya dapatkan kenapaapa tidak Saya akan kejar dengan bahagia Apapun hasilnya Saya akan tetap bahagia Dan saya akan terus belajar Supaya saya jauh lebih sukses berikutnya Dengan prinsip-prinsip ini Semuanya mendadak jadi satu Jadi apapun hasilnya Saya nikmatin dan saya syukurin ya belum saya dapat Ya akan saya kejar lagi Kalau masih belum berhasil Ya saya akan belajar Kalau belajar Saya sebenarnya sudah merasa berhasil Akibatnya I feel good Di banyak waktu dalam kehidupan saya Jauh Saya merasa jauh lebih baik dibanding teman-teman yang hobinya menggerutu atau nilai-nilainya yang belum disusun Anda pertama kali Anda susun nilai-nilai Anda? Caranya begini. Dulu saya pribadi bingung menyusun nilai-nilai ini. Hanya beruntung saya sudah berbelas tahun yang lalu saya mencoba menyusun apa sih yang paling penting dalam hidup ini. Waktu dulu yang penting bahagia, tapi waktu itu bahagia bagi saya abstrak. Caranya saya enggak tahu caranya bahagia. Kemudian, ah kok bahagia sih? Yang paling penting bukan Yang paling penting kaya. Oh kalau kaya mendadak kemudian, tapi banyak sih orang yang kaya tidak bahagia. Dalam perjalanan berbelas-belas tahun saya dalam menentukan nilai-nilai ini, kemudian bukanlah, bukan, keluarga harmonis. Oh, kalau keluarga harmonis kelihatannya bahagia. Tapi di tengah perjalanan saya anggap itu penting, ternyata saya berubah lagi. Berarti yang paling penting tidak bisa keluarga harmonis. Goalnya tidak boleh seperti ini, waktu itu saya masih bingung antara goal, dengan misi, dengan nilai-nilai, bingung semuanya. Goal itu suatu hal yang ada batas waktunya jelas, konkret, bisa diukur begitu ya dalam kata-kata positif. Kemudian kalau misi itu adalah sesuatu hal yang membuat kita semangat dalam mengejar goal ini apa, kemudian nilai-nilai itu adalah urut-urutan yang kita pentingkan dalam hidup itu apa. Nah kemudian pada waktu itu saya masih belum begitu jelas semuanya, karena tapi sudah saya mulai perjalanan berpikirnya. Kemudian kalau keluarga harmonis itu kan tergantung dari dua pihak. Kalau kebetulan saya dapat istri yang baik, ya bijak. Kalau enggak dapat istri yang baik gimana? Oke saya ganti padok itu merangkap jadi gol, merangkap jadi misi, merangkap jadi nilai-nilai. Oh, yang paling penting dalam hidup ini saya harus jadi bapak teladan, ayah teladan. Bahkan pada waktu saya lomba karya tulis ilmiah juara cepat tepat P4, kemudian pemilihan mahasiswa teladan, ketika ditanya cita-citanya menjadi gol juga, saya jawab gimana? Cita-cita saya bapak teladan. Sempat diketawain. Wah, prestasi segini banyak, piagam segini banyak. Tuhan kepengin jadi bapak. Saya bilang, "No, padahal saya punya argumen. Kalau cita-citanya jadi dokter, jadi dokter selesai. Cita-citanya jadi lawyer, jadi lawyer terus selesai. Kalau bapak teladan itu a lifetime. So, murid itu selama dia masih punya anak atau menganggap orang lain jadi anaknya, dia akan terus menjadi posisi bapak." Kemudian mereka mengangguk-angguk dan akhirnya saya kepilih jadi mahasiswa teladan pada waktu itu di Hukum Universitas 11 Maret. Nah, di dalam perjalanan berikutnya Ketika saya mulai berkarir, kemudian saya baca banyak buku, kemudian yes, nilai-nilai ini jadi pedoman hidup yang harus menjadi identitas saya juga akhirnya nomor satu harus apa sih dalam hidup ini? Saya mulai pertentangkan Akhirnya keluar satu kata, harus bijaksana. Bijaksana berarti ambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Boleh. Baik di saat yang tepat. Jahat di saat yang tepat. Asal hasilnya baik. Boleh positive thinking di saat tepat, boleh negative thinking di saat yang tepat, asal hasilnya baik. Terus kemudian setelah bijaksana, sana, kemudian yang kedua sehat. Kemudian yang ketiga pada waktu itu karir yang mantap. Kemudian yang keempat adalah keluarga yang harmonis. Waktu itu hanya empat saja. Kemudian di tengah perjalanan pada waktu itu saya mulai mendapatkan karir yang mantap, buku-buku saya adalah bagaimana berkarir dengan mantap, how to manage your boss, kemudian buku manajemen, buku apa segala macam semuanya. Karir saya mantap sekali melaju.